Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini din kullihi wa kafaa billahi Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. <coughs> wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayidina muhammadin kama dhakarahu adh-dhakiruna al al-akhyar wa salli wa sallim wa barik ala sayidina muhammadin makh talafal laylu wan nahar Wa shalli wa sallim wa barik ala sayidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala al-muhajirin wal anshar Pertama-tama kita selalu memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala Mungkin jutaan bahkan miliaran nikmat dan rahmat yang Allah turunkan kepada kita setiap hari <tuh> yang hanya sebagian kecil yang kita sanggup untuk menghitungnya dan banyak dari nikmat yang Allah berikan, kita lupakan begitu saja dan kita sama-sama tahu bahwa dari semua nikmat yang Allah berikan itu nikmat hidayah dan iman adalah yang paling berharga dan tidak bisa ditukar dengan apapun juga Karena hanya dengan hidayah dan iman Kelak kita punya alat tukar nanti di akhirat Karena di akhirat alat tukarnya bukan lagi dinar dan dirham Alat tukarnya bukan emas dan perak Tapi alat tukarnya adalah iman dan amal soleh Sehingga orang yang paling baik imannya yang liyazdadu imanan ma'a imanihim yang imannya bertambah setiap saat lalu memperbaiki amal-amalnya lah orang-orang yang nanti di akhirat punya alat tukar yang cukup mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala ala innasilatallahi ghaliyah bukankah surga Allah itu harganya sangat mahal dan kalau kita membelinya dengan dunia dan seisinya bahkan sebutir pasir surga pun tak terbeli oleh dunia dan seisinya. Hanya bisa dibeli dengan iman dan amal saleh yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang beruntung itu orang yang beriman. Walaupun miskin. Orang yang beruntung itu orang yang beriman. Walaupun mungkin masih pengangguran Dan orang yang beruntung itu Adalah orang yang beriman Walaupun jomblo Ya kan Daripada udah menikah tapi tidak beriman Mendingan single tapi beri, beriman Tapi yang paling keren mah udah menikah beriman pula Punya anak Sebelum berangkat taklim ada pesan jangan lama-lama ya, cia. Nggak pernah kan ngerasa di pesan kayak gitu. Nah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terus saya pengen mengucapkan untuk kesekian kalinya rasa takjub, bangga. Respek dan terima kasih buat teman-teman semuanya Yang sudah ngebelah-belahin datang ke Masjid Al-Furqan ini Mungkin bagi sebagian jaraknya lebih jauh daripada yang biasanya di TSB Ditambah lagi dengan jam macet plus hujan, dingin Tapi ngebelah-belahin datang dan bersabar untuk memarkirkan kendaraannya dalam keadaan hujan lalu bersabar untuk ngantri di tempat wudhu, dan bersabar untuk <coughs> duduk di dalam majelis ilmu, walaupun dalam suasana yang kadang-kadang mungkin agak sedikit berdesak-desakan. Al-jazah ala qadril masyakoh. Mudah-mudahan Allah membalas kita sesuai dengan tingkat kesulitan kita dalam beramal. Jadi orang yang paling banyak diberi pahala itu orang yang paling banyak ujian dalam beramal. Ada dua orang yang sholat, sholat yang sama, sholat yang sama, tapi yang satu cacat, yang satu sempurna. Maka yang cacat ini lebih besar pahalanya karena bagi dia lebih sulit untuk beramal daripada orang yang sempurna. Begitu juga orang yang di masa muda mau duduk dalam majelis ilmu, mau istiqomah datang seminggu sekali atau bahkan lebih ke dalam majelis-majelis para ulama, duduk di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala itu bukan hal yang mudah buat anak muda. Kalau kita mau nurutin hawa nafsu kita nih, mau nurutin kemauan kita, Ngapain kita capek-capek, hujan-hujanan, jauh ngebela-belain datang ke majelis ilmu di masjid. Kenapa kita enggak main game aja di kamar kita? Hangat, di sebelahnya ada kopi, ada mungkin kentang goreng. Udah gitu main game, enggak berasa, udah 5 jam, 6 jam, dapetin kupon-kupon, dan segala macam Atau kenapa kita enggak belanja aja di PVJ? Kan sambil jalan tuh ngelewat tuh, aduh. PVJ Al Furqon, PVJ Al Furqon, ah PVJ dulu ah, gitu. Al Furqonnya mah pas doa aja, bisa aja kayak gitu kan, ngebela-belain, datang ke taklim di usia muda, yang lain mungkin, jangankan taklim, datang ke masjid di sebelah rumah aja mungkin belum bisa istiqomah. <tuh> Kelihatan di masjid setahun dua kali, Idul Fitri sama Idul Adha. Atau kalau sholat jumat pun Kadang-kadang duduk paling belakang Dan sambil ngegadget Sambil chatting Begitu chattingnya sesama yang sholat jumat lagi Ini khatib kok gini banget ya ceramahnya Sama-sama cerita tentang khatib Jadi khatib berkhutbah Dia curhat tentang khatib Menggibah Nah ini ternyata kita bisa Alhamdulillah nih teman-teman di sini Semuanya nih wajah-wajah yang pasti diingat oleh Allah dan para malaikat, nggak ada cerita malaikat lupa wajah kayak asing gini, kamu ngapain sini? ke pintu surga? lah saya kan sering ikut talim a eh a malaikat gitu, <laughs> kata malaikat teh, oh kamu yang di al furqan teh ya oh ya udah masuk aja deh, gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, karena malaikat nggak ada yang lupa dengan wajah kita, begitu melihat langsung mengatakan salaman, salama. selamat datang, selamat datang nggak ada malaikat yang eh, apa yang pura-pura pengen melupakan kita itu nggak ada karena ada baper pribadi dengan kita kalau teman mungkin kayak gitu ya ketemu di jalan pura-pura nggak -pura kenal apalagi mungkin dulu pas SMA pernah rebutan pacar gitu ya udah aja pas reunian tanya dulu eh si itu datang nggak Kayaknya sih datang soalnya dia lagi di Bandung sekarang Udah lah, aku gak datang dah kalau kayak gitu Kenapa? Karena ada masalah priba, Pribadi, malaikat mah gak punya Masalah pribadi dengan orang beriman Asal orang beriman itu Diri Allah, dia langsung Mengatakan dengan senyum, salaman salaman Sel Selamat datang, selamat datang Dikasih welcome drink sama malaikat Welcome drinknya Welcome drinknya apa? Eh yang ngasih welcome drink mah Bukan malaikat, Rasulullah Yaitu telaga al kauh Al kausan itu welcome drinknya Rasulullah di akhirat. Begitu minum welcome drink telaga Al kausan, udah nggak haus lagi selama lamanya. Terus kalau nggak haus ngapain minum? Di akhirat orang makan bukan karena lapar, orang makan bukan orang minum bukan karena haus, tapi makan minum di akhirat karena dia senang. Itu beda. Makan karena lapar sama karena senang itu beda. Kalau karena lapar, begitu kenyang, udah gak nikmat. Kalau senang, dia senang terus dengan makanan itu. Dan by the way, makanan di akhirat, setiap kali kita makan, rasanya lebih nikmat daripada yang sebelumnya. Tidak pernah rasanya sama. Eh ini sama kayak kemarin, bosan ah, gak ada itu di akhirat. Lihat di dapur, ah masaknya ini lagi misalnya sambal, misalnya kan ya gak ada sambal di surga, ya. Dan tidak ada dapur yang membosankan di surga. Selalu dapurnya itu wangi dengan aroma-aroma kesukaan kita. Kalau saya mah aromanya gampang aja. Aroma durian. Durian di akhirat? Gak tahu ya. Yang ada mah kurma, pisang. Itu, delima itu buah-buahan yang ada di akhirat. Tapi kalau durian mungkin ada. Tapi kayak durian Thailand gitu gak ada durinya. Semangkan <laughs> Oke okay. Makasih teman-teman yang udah istiqomah Udah setia Duduk dalam majelis ilmu Mudah-mudahan teman-teman semua yang ada di sini Dicatat Termasuk golongan kedua Di Padang Mahsyar Yang dapat naungan Allah Di hari tidak ada naungan selain naungan Allah Syabun nasya'a Fi ibadatillah seorang pemuda yang tumbuh dalam hal dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu golongan kedua loh setelah pemimpin yang adil. Langsung pemuda. Karena memang pemuda ini istimewa. Ya lagi kita berharap dengan semangat teman-teman datang ini niatnya jangan cuma mencari ilmu, tapi niat syiar juga. Apa tuh niat syiar? Mudah-mudahan dengan kedatangan kita dan meramaikan masjid di Bandung ini menjadi kayak sunnatan hasanah. Jadi teladan baik. Jadi inspirasi buat. Kota-kota yang lain yang ada di Indonesia. Sehingga mereka jadi semangat. Untuk datang ke masjid. Gara-gara ngelihat pemuda di Bandung. Maka setiap pahala mereka juga sama mengalir kepada kita. Karena niatnya syiar. Shi, bukan cuma niat untuk mencari ilmu. Niat mencari ilmu aja udah diberikan keistimewaan oleh Allah. Apalagi plus syiar dakwah. Siapa yang apa menempuh jalan ke tempat-tempat ilmu maka Allah akan memberikan dan memudahkan baginya jalan ke surga. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita istiqomahin nih sampai Allah benar-benar mencatat kita ngelewatin masa jomblo benar-benar menempuh jalan dalam majelis ilmu karena nanti kalau udah nikah beda lagi kebutuhannya. Udah susah berpisah Udah, udah susah kalau misalnya istri kita lagi gak bisa ke masjid Kita ikut-ikut gak bisa ke masjid Padahal yang berhalangan is istri Kita kenapa gak ke masjid? Halangan eh, Ini kan bahaya ya Karena ikutin istri Terlalu cinta gak bisa jauh Mumpung masih sendiri nih Atau mumpung masih belum jelas Mumpung masih masa-masa belum jelas Kita manfaatkan dengan duduk di dalam majelis ilmu yang diridhai Allah. Siapa yang menempuh jalan menuju ke tempat-tempat ilmu, Allah mudahkan baginya jalan ke surga. Itu hadis sohih dan disepakati oleh para ulama. Jadi seolah-olah hadis itu tuh ngasih berita gembira buat kita semuanya, terutama teman-teman di sini. Eh, hey, anak-anak muda Bandung, kata Nabi Muhammad, kalian yang alhamdulillah udah istiqomah beberapa kali ke masjid untuk duduk dalam majelis ilmu kalian termasuk ahli surga. Jadi seolah-olah Nabi ngomong kayak gi kayak gitu. Dan tidak perlu berkecil hati kalau jaraknya jauh dan sulit. Karena ulama-ulama kita dulu lebih sulit dalam mencari ilmu. Masih ingat cerita Hasan Al-Basri yang datang dari Irak ke Madinah? Eh Hasan Al-Basri, Ibnu Mubarak, maaf. Ibnu Mubarak Ibnu Mu'barak yang datang dari Irak ke Madinah naik onta untuk bertemu dengan gurunya Hasan Al Basri dan itu cuma pengen dapat satu kali ilmu doang. Enggak sepanjang ceramah saya enggak jelas ini. Saya mah ceramah satu jam satu jam setengah enggak jelas nggak capruk misalnya. Hasan Al Basri mah enggak pernah nggak capruk eh. Ya. Semua katanya itu hikmah. Tapi Ibnu Mu'barak datang jauh-jauh dari Irak ke Madinah hanya untuk ngedapetin satu kalimat pen... nasehat dari ulama dan mereka tidak merasa rugi waktu yang ditempuh sekian lama jarak sekian jauh tenaga yang luar biasa hanya untuk mendapatkan satu nasihat sederhana dari ulama nggak ngerasa sayang nggak ngerasa rugi apalagi kita yang insya Allah nanti mendapatkan nasihat dari Al Qur'an dari hadis kalau kita ngerasa materinya kita udah tahu, setidaknya itu untuk mentajdid, memperbaharui semangat kita dalam mengamalkannya. Karena kita belajar bukan untuk mendapatkan wawasan, belajar itu untuk menyemangati diri dalam beramal. Kalau orang mencari ilmu, ganti ini, check. Kalau orang mencari ilmu untuk menambah wawasan, maka dia akan sering bilang gini, eh. Itu mah gue bisa nyari di google. Bisa googling, bisa e, apa? cari di youtube. Atau bisa browsing. Kalau sekedar mencari wawasan, bisa baca sendiri. Sekarang kan gampang, tinggal baca broadcast aja kita bisa jadi Ustadz. Ya, Ada berapa grup teman-teman di hp-nya? Minimal tiga grup. Setiap grup itu setiap hari ada broadcast. Ayat, hadis, ceramah, segala macam. Kadang-kadang bentuknya video file video gitu tinggal kita membuka hanya dengan membaca itu kadang kita bisa jadi ustaz loh. Wah, saya mah udah tahu hadisnya, ini udah tahu ceritanya, udah tahu ayatnya, udah tahu dalilnya, udah tahu, udah tahu, udah tahu. Kalau mencari ilmu itu sekedar menambah wawa wawasan. Tapi ternyata mencari ilmu itu bukan cuma untuk nambah wawasan, tetapi mengkondisikan, mencari suasana yang bisa menyemangati kita dalam beramal soleh Dan itu tidak didapatkan kecuali hanya di dalam majelis ilmu, bukan dengan membaca, bukan browsing, googling dan segala macam, tapi dengan hadir di dalam majelis ilmu. Dapat auranya, dapat semangatnya, dapat uh, motivasinya, karena kita duduk di antara orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kebawa kebaikan-kebaikan mereka. Sebagaimana sabda Rasul. Siapa yang bergaul dengan pe penjual parfum, dia juga dapat wanginya. Itu yang kita cari, sehingga teman-teman kalau duduk di satu majelis ilmu, ngerasa penceramahnya atau khatibnya menyampaikan yang kita udah tahu, niatkan bahwa ini bukan untuk nambah wawasan, tapi pengen nyemangatin lagi dalam ber beramal. Malam ini kita bahas tentang left group. Sering kan orang yang Atau mungkin kita juga pernah nge-left group Saya pernah soalnya Jadi saya angkat tangan duluan Ini Barisan Merasa terzolimi Nah Kenapa kita left group Pasti alasan standarnya mah Memori penuh Ya Baterai drop HP lemot Segala macam lah ya, itu alasan stand, standar. Dan itu gak salah, benar. Cuman kalau mau lebih jujur, rata-rata sebab kita left group itu karena tidak nyaman. Tidak nyamannya bisa karena satu orang, bisa karena rame-rame. Bisa karena kita sendiri yang bapernya terlalu berlebihan. Intinya gak nyaman aja, akhirnya left group. Dan biasanya gaya-gaya left group mah tanpa nunggu uh, respon. Kata-kata terakhir gitu ya karena menimbang dan seterusnya memperhatikan dan seterusnya memutuskan maka saya karena banyak apa hal-hal yang tidak bisa diomongin di sini saya minta maaf kepada semuanya saya akan live group live aja langsung hitungan detik jadi orang lain pas mau ngerespon eh orangnya udah pergi itu kalau kita buat dalam bentuk uh, live ya eh, bukan live apa teh hadir gitu itu kayak orang lagi kayak ngambek gitu ya, eh nggak nyaman gini saya pergi pulang ya, Assalamualaikum pulang aja gitu kan ya, seolah-olah seperti itu. Dan saya juga pernah nge-life group karena rasa tidak nyaman, walaupun alasannya sudah terlalu banyak grup, benar tapi bukan yang paling utama. Jadi bisa dibilang life group ini sebuah realitas dalam dunia uh, sosmed kita, dan bukan hanya sosmed sebetulnya. Ini menjadi kayak realitas dalam kehidupan kita di sekarang-sekarang ini. Yang perlu diperhatikan di sini apa? Left group itu seringkali berujung dengan putusnya silaturahim. Begitu udah left group, di japri gak di lagi tuh. Adminnya nge japri atau adminnya mau masukin lagi, di cancel sama dia. Ditolak. Atau adminnya nge japri langsung, kenapa left group? Bisa ngomong sama admin saja Atau mungkin ada orang-orang yang lain Pas mau ngejapri dia Gak mau dirit Pas ketemu gak mau lagi berpas berpa, Pas berpapasan gak mau lagi silaturahim Gak mau lagi saling menyapa Biasanya Left group itu berakhir dengan Terputusnya silaturahim Inilah masalahnya Karena memutuskan silaturahim Atau terputusnya silaturahim Itu termasuk dosa besar dalam agama bahkan di dalam al-baqarah itu termasuk orang-orang yang fasik allah di na yang kudunya hadisullah mimbah dimisaki waya kotau nama amarullahubihi ayusal memutuskan apa yang Allah perintahkan untuk disambung yaitu silatun rahmi nah malam ini kita bahas sedikit tentang etika etika kita dalam berkomunikasi baik itu sosmed ataupun di komunikasi sehari-hari sehingga tidak sampai orang-orang left group kalau dalam bahasa sosmed atau jangan sampai terjadi putusnya silaturahim. Dan kita juga perlu menekankan apa bedanya putus silaturahim dengan diputusin. Insyaallah nanti setelah salat Isya. Eh. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Tadi kita sampai di mana? Diputusin Kan banyak orang ketika diputusin tuh bilang Eh, kan katanya gak boleh memutusin silaturahim Memutuskan silaturahim Jadi kita perlu garis bawahi juga Kalau memutusin Memutusin mutusin dan diputusin itu bukan memutuskan silaturahim. Bahkan orang yang bercerai pun, walaupun perceraian itu sesuatu yang tidak disukai, itu tidak disebut memutuskan silaturahim. Baru disebut memutuskan silaturahim itu, ini suaranya enak kayak gini. Baru disebut memutuskan silaturahim itu kalau kita tidak mau lagi saling ta'awun, saling tolong-menolong dalam kebaikan. Itu baru namanya memutuskan suatu rahim. Sedangkan memutuskan hubungan status, itu bukan memutuskan suatu rahim. Yang tadi statusnya pacaran, terus diputusin, jadilah single lagi. Atau mungkin gak cuma single, tapi pakai perasaan. Single yang pakai perasaan namanya jomblo. Kalau single doang masih mending ya. Kalau jomblo kan agak-agak baper tuh. Nah itu bukan berarti mereka sudah putus silaturahim. Karena memang lebih baik kayak gitu mungkin daripada mereka berdua terus barengan terus, tetapi nambah dosa. Ya udah kita putus aja yuk. Ayo sama-sama ikut talim nih. Yang cowoknya ikut talim, yang ceweknya ikut talim pulang talim ta putus. Ya yeah, hebat ya pulang talim putus nyambung lagi di KUA. Nice. Nah itu bukan memutuskan selator rahim sama juga orang yang misalnya uh, left group. Tidak semua life group itu putus selat tapi biasanya memang berujung jadi putus selat Putusnya nggak mau lagi saling peduli. Padahal sifat dari mukmin itu seperti satu tubuh. Idahshtaka udun tadah Allahu sairul jasad bisahri walhuma. Kalau salah satu organ tubuhnya mengeluh kesakitan maka seluruh tubuh ikut merasakan as-sahru wal huma, enggak bisa tidur dan panas dingin. Jadi kalau kita udah enggak wihdatu syu'ur, udah enggak punya lagi rasa yang sama, udah enggak one heart, itu berarti putus silaturahim. Dan apa yang dialamin oleh saudara kita di Suriah, Palestina, rohinya kalau kita enggak ikut ngerasa sedih seperti yang mereka rasakan atau minimal sedikit ada rasa sedih, berarti kita memutuskan silaturahim. Jadi putus silaturahim itu bukan cuma enggak ketemu. Karena ada kondisi yang enggak ketemu justru lebih baik. Karena ada ada ada kondisi kadang-kadang kalau misalnya kita ketemu jadi malah nambah masalah ya. Jadi baper lagi, jadi enggak nyaman, jadi ingat kenangan SMA segala macam. Jadi mending enggak usah ketemu. Apalagi kalau dua-duanya udah punya pasangan. Mending gak usah ketemu aja. Tapi ngepoin Instagramnya. <laughs> gak ketemu langsung cari-cari. Wah nama aslinya gak ada. Eh cari apa ya kira-kira dia kesukaannya apa. Ingat-ingat lagi. Sampai akhirnya ketemunya bukan nama aslinya. Tapi ada satu kata yang bagi kita tuh dulu kayak jadi kata-kata lucu gitu. Yang kalau kita saling mengucapkan kata itu kayak ada bayat cinta gitu ya. Wah, nemu ternyata keywordnya kata-kata itu. Oh berarti dia masih ada perasaan ke saya, masih ingat kata-kata ini atau apalah. Atau mungkin satu benda, hadiah ulang tahun yang ke-17, sweet 17 misalnya. Atau tempat yang kita pernah kunjungin pas di kepoin kita apa pakai keyword itu ketemu. Oh berarti dia ada perasaan, gak boleh. Justru tidak ngepoin itu gak mutusin Selatuh bagus kayak gitu Supaya sama-sama menjaga Perasaan tulus kepada pasangan Masing-masing Saking gak boleh sampai jadi masalah Nabi aja ngebolehin berbohong Dalam bab ini loh Tahu kan hadisnya Tiga bohong yang dibolehkan Emang ada? Ada Gibah ada yang dibolehin Berbohong juga ada yang dibolehin Salah satu dari tiga bohong yang dibolehkan itu Bukan salah satu, tiga-tiganya nih. Yang pertama, bohong dalam strategi perang. Kepada musuh maksudnya. Masa mau ngomong, eh nanti kami bawa tentara sekian ya. Masuknya dari jalur itu, kalian tunggu aja di depan sana. Itu mah konyol. Cuma Umar yang pernah jujur dalam masalah itu ketika mau hijrah. Kata Umar, ya ahla ahlamakkah, ya ma'asyara Quraish, fa'lamu fa anni muhajir. Wahai orang Mekah, wahai orang Quraisy. Ketahuilah saya ini mau berhijrah Siapa yang pengen istrinya jadi janda Anaknya jadi yatim Tunggu saya di balik bukit ini Itu gaya Umar Tapi tahu siapa yang paling hebat? Hijrahnya Rasulullah SAW Tidak pamer, tidak nantang Tapi sembunyi-sembunyi Jadi jangan bilang bahawa Umar itu Udah paling keren, tapi dia keren emang. Ada yang lebih keren lagi Rasulullah SAW Intinya adalah Ini ngomong apa ya <laughs> Jadi sering salah fokus gini, eh. yang di rumah aja. Jadi intinya adalah bahwa berbohong dalam perang itu boleh. Terus berbohong tentang eh, berbohong demi mendamaikan dua orang yang saling bunuh membunuh di antara Muslim itu juga boleh. Dan yang ketiga, bohong tentang masa lalu, reunian, ketemuan di kafe itu siapa kok kayak dia, kayaknya dia tadi ngelihat kamu terus nggak, kan teman SMA biasa lah kita mah memang kayak gitu dari dulu juga satu geng udah jangan ngomong kayak gitu gak usah terlalu jujur mah papa mah gak bisa bohong eh sama mama itu emang mantan papa dan kita itu dari SMP loh dari SMP dari SMA kita tuh bareng banget dan dia dulu tuh cinta mati banget sama papa malah pernah mau bunuh diri loh mah pas diputusin sama papa ini terlalu jujur jujur nggak boleh tapi jangan sampai kita berdusta demi melakukan hal yang Allah larang selingkuh misalnya nggak boleh juga lebih nggak boleh lagi nih berdusta dengan niat kita pengen lupain masa lalu nggak usah diungkit-ungkit lagi jangan sok-sok jujur di situ papa nggak ada yang disembunyiin lo ya ma ya itu mah mantan papa yang itu yang itu yang itu yang itu banyak nggak boleh udah aja temen ma tapi kok ngeliatnya kayak gitu ya mungkin dia nggak pakai kacamata kali jadi ngeliatnya agak-agak gimana Biasanya sih dulu dia pakai kacamata. Oh, ya udah tenang kan? Beres sudah, jangan pas malam-malam di stalking dan segala macam, enggak. Intinya sampai kayak gitu. Nah, dan itu tidak disebut memutuskan satu rahim. Kalau kita perhatikan, sosial media ini, sosmed kita ini sering kali kehilangan nilai-nilai uh, etika karena mungkin kita ngerasa ngomong dengan benda kali ya, jadi agak ke agak kurang rasa empatinya seolah-olah kita ngomong dengan manusia, karena kita tinggal ngetik doang send atau tinggal enter, jadi seringkali orang ketika di sosmed itu agak kurang peka dengan etika, padahal etika sosmed dengan etika kita ketemu langsung itu sama, pahalanya sama, dosanya juga sa sama. Kayak orang membuka aurat langsung dengan aurat di sosmed itu sama aja dosanya. Enggak ada di di sosmed dosanya didiskon 50%. Soalnya kan ini enggak real nih, hasil editan. Wah, makin diedit makin cantik, makin nambah pahala, eh menambah dosa ya. Nah, sosmed juga mengu, menguji kejujuran kita. Kadang-kadang kita suka mengcitrakan diri kita, pencitraan akhir zaman teh. Mencitrakan diri kita yang ahli dalam satu hal Dengan cara kita ngeposting sesuatu Yang kalau kadang-kadang Sampai berlebihan gitu Dan semua orang tahu tapi dia gak, gak peduli Yang penting dia senang aja puas Padahal orang tahu bahwa itu hasil editan Kayak berdiri di atas menara Eiffel Berdiri itu <tuh> <Seh>. <tuh> Padahal berdirinya Di kamar kos-kosan di atas kasur gitu Difotoin Kasih lighting yang bagus Udah aja di crop Taruh di atas menara atau di di Burj Khalifah Atau lagi Di atas jurang apa gitu Atau dia lagi tidur di atas ayunan Tapi dibuatnya antara dua Dua tebing dan segala macem lah Kerjaan-kerjaan editor Kalau dia main di captionnya Masih mending Tapi masalahnya kadang-kadang di caption tuh serius banget gitu Alhamdulillah bisa ke Perancis Wah Nah ini menguji kejujur, kejujuran Pertama lagi Alhamdulillah dia foto gini belakangnya Ka'bah, terus e, belakangnya sebetulnya dinding biasa gitu. Terus diedit jadi Ka'bah untuk nunjukin bahwa dia itu udah pernah umroh atau haji biar memudahkan pas saat lamaran. Segala sesuatu all out pokoknya habis-habisan totalitas demi mendapatkan apa yang dia cari. Nah ini juga terjadi di sosmed tapi yang perlu kita coba e, renungkan pada malam ini tuh, <tuh> etika dalam kita komunikasi di sosmed terutama di grup dengan watak yang macam-macam dengan latar belakang orang yang berbeda-beda dengan selera, dengan pemahaman persepsi yang beragam kita perlu belajar hikmah di situ. salah satunya kita coba belajar tentang bagaimana cara kita mengkritik kesalahan seseorang di sosmed, baik itu di WA, di IG, di tweet dan segala macam Kalau kita belajar Kepada Rasulullah SAW, Rasulullah itu Kalau ada orang yang melakukan Kesalahan, terutama yang berhubungan Dengan aib yang membuat dia malu Nabi gak akan pernah menegur dia Di depan umum, gak mau Nabi tuh, Ngejaga banget Kalaupun Nabi ngebahas itu Di depan umum Nabi tidak akan menunjuk Atau mengarahkan pembicaraan itu Yang kepada seseorang sehingga orang gak tahu siapa yang dibicarakan Nabi Nabi suka gitu kayak misalnya pernah ada seorang sahabat Umar bin Khattab pulang-pulang bawa satu lembaran cerita dari orang-orang Bani Israel satu lembaran cerita dari Bani Israel jadi kalau kayak sekarang mah bawa pulang VCD gitu dia bawa pulang VCD ini Ustadz ini ada film bagus banget loh film tentang apa itu tentang misalnya tentang apa uh, olahraga ekstrim kan Ustaz seneng uh, kayak main air tuh ini ada nih ada point break segala macam oh bagus ya? ya kan gitu ya suka bawa pulang sih CD terus nunjukin ke Ustaznya, Ustaz ini ada film bagus tentang apa ipin dan upin misalnya nunjukin ke Ustaz, karena Ustaznya agak-agak gitu <laughs> nah udah gitu nunjukin ke rasulullah ya rasulullah ini ada cerita bagus banget nih dari Bani Israel dan sangat Inspiring Nabi mengambil kertas itu digulung-gulung Terus di apa? saya lupa Apakah dibuang atau diusap Sama Nabi sehingga hilang, pokoknya disingkirkan aja Sama Nabi Setelah selesai itu Umar duduk, Nabi berdiri di atas mimbar Setelah selesai sholat Nabi berdiri di atas mimbar, kemudian Nabi mengatakan Wahai kaum muslimin Sesungguhnya Allah telah menurunkan kisah-kisah terbaik Di dalam Al-Quran Lalu Nabi membacakan surat Yusuf Yang isinya Hampir seutuhnya adalah Kisah Untuk menegur Umar yang tadi Membawa selebaran kertas Yang isinya cerita Bani Israel Tapi Nabi gak mau bilang Wahai kaum muslimin kalian jangan kayak orang itu tuh ya Itu tuh, tuh Umar tuh Umar coba kamu jelasin apa tadi kecelahan kamu Nah, Nabi gak ngomong kayak gitu Nabi ngomongnya dengan bahasa yang sangat elegan santun nabi cuma bilang wahai kaum muslimin Allah telah menurunkan kisah terbaik di dalam Al-Qur'an lalu nabi membaca ta'awuz lalu membacakan surat Yusuf tiba-tiba Umar sendiri yang bangun mengatakan ya Rasulullah maafkan saya raditu billahi rabba wa bi Muhammadin Umar yang mengaku kalau dia sah, salah dan memang asbabun nuzul dari surat Yusuf itu karena banyak sahabat yang ngerasa kayak agak bosan tanda petik Bosan membaca ayat-ayat perintah dan larangan Mereka ingin ayat yang sifatnya Lebih ringan Akhirnya turunlah ayat-ayat kisah Ini cara Nabi negur sahabat Terus ada lagi sahabat yang ditegur oleh Nabi Tapi di depan umum eh, Tapi dengan bahasa yang lembut Misalnya gini Ada cerita sahabat lagi eh, Sholat berjamaah Sholat nih Kebetulan baru dapat satu sunnah Sunnah mengucapkan doa bagi orang yang bersin Ya Alhamdulillah gitu ya bersin lagi, ya hadikullah, bersin lagi, apa ya, udah tiga kali gitu kan ya, e, Yus yuslih balak misalnya, bersin lagi, eh udah tuh udah habis doanya, <laughs> bersin wae gitu ya. Nah ada sahabat bersin lagi shol sholat, nah, yang lain pada sholat dia juga sholat bersin, asin gitu, terus ada yang bilang, ya di dalam shol sholat, begitu nabi selesai sholat, Nabi duduk di atas eh, ber, Nabi berdiri di atas mimbar, kemudian menjadikan itu sebagai tema, dan itu tidak mencela, tidak akan membuat dia malu. Cuman Nabi tidak menunjuk, tidak melihat ke arah orang itu. Coba aku bayangin kalau lagi Nabi ngomong itu besok besok, deh. Kalau ada yang kan nggak enak tuh, Nabi nggak ngelihat ke arah dia. Nabi cuma ngomongin bahwa, wahai sahabat-sahabatku, bahasanya lembut. Kalau kita lagi sholat, kita dilarang membaca kecuali bacaan sholat. Baru dia, oh gitu ya Rasulullah, maaf atau gak tahu Nah udah aja, kayak gitu. Terus ada lagi sahabat yang keliru, Bakrah bin siapa gitu. Datang ke masjid, masbuk. Pernah masbuk? Sih, gak pernah masbuk. Hei. Saya mah sering masbuk. Masbuk nikah. Telat <telan> maksudnya. Udah aja ya. Datang sahabat yang masbuk dalam sholat ke masjid. Orang udah sholat baru datang. Begitu dia masuk ke gerbang masjid, Nabi udah ruku karena dia pengen ngedapetin rakaat pertama bersama imam. Akhirnya dia takbir di di pintu masjid, lalu dia ruku, lalu dia jalan menuju sof sambil ruku. Ini namanya improvisasi. Alhamdulillah. Takbir aja, ruku. Aduh, kan soft apa rakaat pertama bersama imam juga ada keistimewaan. Saya memang nggak mau ketinggalan ruku, jalan sambil ruku, menuju ke barisan terbelakang. Uda selesai solat dia cerita sama Nabi, gimana Nabi menyikapinya? Ketawa dulu. Jadi kalau kita ngelihat ada teman kita salah, kita tegurnya marah-marah, kita bidah tu. Negur yang nyunai itu senyumin dulu, baru ngasih tahu. Bukan marah dulu ngasih tahu, berarti kita menyampaikan sunnah dengan cara bid, bid sampaikanlah sunnah dengan cara sunnah. Tekstnya sunnah, ekspresinya yunnah. Bukan hanya teksnya yang yunnah nih, teksnya yunnah, ekspresinya yun, yunnah. Ada teman kita wudu salah salah, kita liatin aja di belakang, mas, wudu lagi. Kasih kopat ya. bahaya ini orang nih langsung butuh lagi gitu, atau ada yang maaf kan banyak tuh cowok-cowok kalau lagi sholat e, celananya mungkin terlalu ngepas sampai kelihatan orat ya di belakang pas lagi ruku atau sujud jangan dicolek jangan dia apa-apain aja, udah aja pas udah sholat punten mas saya sebetulnya nggak enak nih mau ngomong kenapa tuh tadi saya nggak sengaja ngelihat ngelihat apa ya itu sisa ngomongnya ya udahlah nggak usah jelasin mas sholat lagi aja tapi ini bajunya ditarik lagi ke bawah oh ini gitu ya itu maksudnya aduh saya jadi nggak enak ini nah aja selesai itu berarti menyampaikan teks sunnah dengan ekspresi yang jun nyun, junah Nabi ketawa dulu nih pas sahabat itu keliru Nabi ketawa terus kata Nabi kata sahabat atuh gimana ya Rasulullah saya nggak sholat saya ya udah nggak usah diulangin kata Nabi nggak usah diulangin. Enggak usah diulangin. Inilah yang memunculkan perbedaan pendapat di antara ulama. Ada yang mengatakan tidak sah, cuma dimaafkan. Kalau kita melakukan itu, kita enggak boleh. Ada yang mengatakan itu tidak masalah. Cuman ee, lebih baik dia sampai ke saf dulu. Nah, terjadilah ikhtilaf di antara ulama. Intinya Nabi mah enggak terlalu kaku. Begitu juga ketika kita komunikasi di sosial media, di grup, ada yang salah ngomong atau apa, kita kirim dulu emotikon senyum. Tapi jangan emotikon nangis sampai apa? keluar air mata guling-guling, itu kayak ngetawain orang ya. Senyum aja. Senyum. Eh, kenapa senyum? Salah soalnya. Cie. Gaya gitu. Wah, kok kamu salah senyum? Biar nyunah gitu. Nah, ini insyaallah orang udah ngaji nih. Jadi enggak terlalu ka? kaku. Kayak gitu kita menegur, jangan begitu ada yang salah dikit, ada yang postingan yang nggak layak, nggak pantas, kurang apa misalnya, langsung kita apa ngeburu dulu komennya semuanya pada keras. Nah ini berarti dia tidak menjaga etika, karena komen itu kayak di Instagram semua orang bisa baca kan. Kalau kita ngerasa itu ada yang salah, kita DM aja. Tapi DM-nya nggak dibaca, eh. ya udah DM lagi, DM aja terus, kan lama lama dia capek sendiri ngelihat udah penuh nih DM-nya nggak dibaca-baca. Kalau gak gitu pun doakan dia ya Allah Bukakan hatinya biar baca DM saya Akhirnya dibaca oh ya saya salah gitu Udah aja Karena kalau kita sampaikan di depan umum Bisa jadi membuat dia malu Sama kayak Nabi Kepada istri-istri beliau juga kayak gitu Apalagi kepada istri sendiri Ada orang yang curhat tentang keluarga Di sosial media Digambar di pp nya di Di whatsapp gitu Gambarnya Gambar teddy bear, lonely, teddy bear duduk di sebelah kaca, kacanya tuh berembun kayak habis hujan gitu, ngelihat pemandangan di luar yang soro, sore-sore dalam keadaan hujan, mendung kan soro banget tuh, paling gak nyaman, dan dia duduk teddy bear teh sendiri sambil wajahnya sedih gitu, jadi pesan moralnya, apa, saya ngerasa kesepian, lonely, curhat. Kenapa? Karena mungkin lagi ada masalah sama pasangannya. Ada lagi yang lewat caption. Mungkin postingannya biasa aja. Postingannya tentang foto apa gitu. Tapi captionnya tuh curhat banget. Sampai ternyata gini ya rasanya disakitin. Udah aja panjang. gitu. Sehingga semua orang tahu aib keluarga kita. Nah ini juga berarti kita tidak menjaga perasaan pasangan kita. Bahkan bukankah Salah satu aib yang wajib Sekali untuk kita tutupi Adalah aib pasangan kita Terutama dalam masalah tempat tidur Karena Nabi mengatakan Diharamkan surga Bagi seorang laki-laki Yang bergaul dengan istrinya Di malam hari Istrinya menyerahkan seluruh tubuhnya kepada suaminya Tapi di siang hari dia ceritakan Aib istrinya kepada teman-temannya Ini seburuk-buruk ceri cerita Cerita Maka kita harus banyak beristighfar. Eh, kalian mah gak perlu istighfar ya? Belum ada. <laughs> Kalau udah ada nanti ya. Kalau udah ada jadi bekal tuh. Jangan cerita-cerita. Eh, gimana semalam? Wah. tahu gitu dari dulu eh. Jangan. Dari dulu apanya? Dari dulu saya gak mau. Gini-gini mah. Ternyata biasa-biasa aja. Atau apalah gak usah dicerita -cerita, cerita cerita udah cukup aja gimana semalam mau tahu aja nikah aja sendiri. ya nah, gitu Kalau mau tahu rasanya nikah aja gitu kan ya. Ada yang semangat nih luar biasa mau di promosiin. Nah jadi negurnya harus pakai uh, etika jangan sampai membuka aib orang lain. Kayak Nabi juga pernah <coughs> uh, ada masalah dengan seorang sahabat namanya Abu Ayyub Al-Ansori. Waktu itu Abu Ayyub Al-Ansori ini kan sahabat yang cukup sebetulnya uh, beliau tuh orangnya lembut. Orang ansor gitu loh kan ya lembut. Tapi namanya orang lapangan kadang-kadang suka ada gesekan, keles kayak gitu. Sama Bilal Birabah. Bilal terkenal orangnya kritis. Gimana enggak kritis sampai Umar aja pernah berlindung kepada Allah dari Bilal. Saking kritisnya Bi, Bilal. Apa yang dibikin oleh Umar? Bilal interupsi. Ya Amirul al-Muminin, saya interupsi. Sampai Umar bilang, ya Allah aku berlindung kepadamu dari Bilal. Umar pernah kayak gitu loh sama Bilal. Gara-gara Bilal itu terlalu kritis. Tapi Umar enggak pernah nyebut Bilal itu makar kan ya biarin aja bilal terserah dia mau mengkritik gimana ah itu kan bukan makan biasa kayak gitu umar khalifatul rasid khalifah yang rasidah seorang khalifah yang sangat adil yang dijamin masuk surga dikritik habis habisan oleh bilal sampai mengatakan ahu min bilal aku berlindung kepada Allah dari Bi bilal tapi di zaman setelah sahabat itu sudah mulai muncul beberapa Muslimin yang kurang bisa menjaga etika kayak ada yang mengkritik Umar juga lagi pakai baju bagus waktu itu, terus ada yang bilang ya Amir al-Muminin, kan Umar naik di atas mimbar, habis sholat, terus ada yang kritik itu baju kenapa bagus banget, gak pernah lihat perasaan sebelumnya, kayak gitu aja dipermasalahin dulu coba, bayangin ada presiden ngeposting, terus bajunya baru, komennya, pak itu presiden, eh, itu bajunya dari mana kok baru dari uang rakyat ya, coba kalau ngomong kayak gitu kan, ngari tuh bahaya aja pokoknya ya. Nah ini ada yang ngomong kayak gitu pada Umar, itu baju dari mana? Jelasin dulu, kalau enggak, saya enggak akan dengar nasihat dari Amirul Mu'minin. Bayangin, Enggak akan didengar nasihatnya kalau belum menjelasin bajunya dari mana. Akhirnya Umar dengan rendah hati mengatakan, ini baju hadiah dari anak saya dan saya memakainya untuk membahagiakan dia. Oh ya udah, udah nah, lanjut. lanjut. <laughs> nah, gitu coba Amirul Mu'minin diperlakukan. Di satu sisi Amirul Mu'mininnya tuh enggak hard feeling dia orangnya easy going. Tapi di sisi lain juga jangan berharap selalu orang itu easy going sama kita. Sedangkan kita mah kurang menjaga etika. Sama-sama harus saling belajar yang objeknya belajar untuk tidak not have feeling, jangan eh, belajar untuk easy going. Sedangkan ini belajar empati, peka. Ini kalau saya omongin malu enggak ya? Ini kalau saya menegur sekarang tepat enggak ya? Dan seterusnya dan seterusnya pertimbangan. Sehingga kita menggunakan cara-cara yang paling selamat. Jadi Abu Ayub itu ada masalah di lapangan sama Bilal. Bilal nggak bisa dikontrol, gerak sendiri, gerak sendiri. Akhirnya banyak masalah. Saking marahnya Abu Ayub, sudah bilang, Bilal jangan gitu, Bilal jangan gitu, Bilal jangan gitu. Karena nggak bisa diomongin baik-baik, akhirnya Abu Ayub marah, bilang, Ya benar Sauda, wahai anak perempuan yang hitam. Baru bilang, Bilal menunduk sedih, karena yang disebut adalah ibunya. Sedih. Bilal pas pulang curhat sama Rasulullah. Rasul, Rasul. <laughs> Datang ke rumah Rasulullah. Ada apa? Bilal, saya kergalau. Eh, kenapa tu kamu galau? Ini saya kemarin diomongin sama Abu Ayub. Diomongin apa? Dia bilang saya ya benas Sauda. Oh, masya Allah. Sauda, ntar saya ngomong sama Abu Ayub. Dah aja bilal pulang. Panggil Abu Ayub. Ya, Abu Ayub. Enggak di depan umum mana Abu Ayub sini mu nggak panggil orangnya dipanggil ya Abu Ayub benarkah yang dikatakan bilang ya Rasulullah soalnya dia mau orang yang kering ini Marahkan Abu Ayub akhirnya kata Rasulullah Inna Kamruun fi kashayumin jahiliyah kalau kayak gini kamu tuh masih menyimpan sifat-sifat jahiliyah kayak Abu Ayub baru merah wajah Abu Ayub ngerasa ditegur dengan kalimat yang sangat menyakitkan yaitu jahiliyah dan itu kalimat menakutkan banget buat sahabat akhirnya dia minta maaf kepada Rasulullah kata Rasulullah minta maaf kepada Bilal dicarilah Bilal oleh Abu Ayub ketika ketemu Bilal lagi di pasar dicium kaki Bilal oleh Abu Ayub ya Bilal ya Bilal di depan orang umum Bilal mengatakan duh ada apa ini ada apa ini kata Abu Ayub, ya Bilal, balas saya balas, kalau enggak saya enggak akan bangkit dari mencium kakimu ngebalasin apa, ucapkan kata-kata yang memuaskan kamu kepada saya kata Bilal, La, ya Abu Ayub, tidak saya tidak akan membalasnya, ya Bilal demi Allah saya tidak akan bangkit, kalau kamu tidak balas demi Allah saya juga tidak akan balas akhirnya kayak gitu-gitu aja berdua ini <laughs> sosmed kita nih harusnya kayak gitu tuh ngirim, aduh maafin saya ya eh apa uh, balas saya dong nggak usah udah dimaafin balas pokoknya balas saja nggak usah dimaafin balas saja jadi kita sosmednya tuh kalau di scroll tuh itu aja intinya balas saya nggak mau balas saya nggak mau demi Allah balas saya demi Allah nggak mau terus saja kayak gitu tuh saking terbuka akhirnya datanglah Abu Ayub uh, datanglah Rasulullah SAW mendamaikan dua orang ini pelukan udah beres hal yang kayak gitu biasa terjadi. Jadi kalau kita salah ngomong Salah sikap itu hal yang wajar Jangan langsung menjud Bahwa orang yang salah sikap itu Katanya udah ngaji di masjid tapi masih kayak gitu Enggak, sahabat juga bisa kayak gitu Katanya ustaz tapi ngomongnya gitu Enggak, sahabat nabi yang dijamin surga juga bisa Kayak gitu Masih ingat kisah antara Abdullah bin Amru Eh, Abdullah bin Zubair Dengan Muawiyah bin Abi Sufyan Abdullah bin Zubair, bapaknya namanya siapa? Zubair. Iya. <guluh> Ibunya Bu Zubair. Bu Zubair siapa nama aslinya? Asma binti Abu Bakar, anaknya Abu Bakar. Sedangkan Zubair bin Awam itu satu dari sepuluh sahabat yang jamin surga. Mereka punya anak namanya Abdullah. Abdullah bin Zubair. Anak <tuh> yang kalau lagi sholat bayangin nih ya orang sholat ini nih. Orang yang kalau masih usia 7 tahun. Kalau dia sholat, merpati itu hingga di atas kepalanya. Kira-kira berapa lama waktu bu buat merpati teras sama kita? Kan merpati ngelihat curiga dulu nih. Ini orang atau batu ya? Kan gak langsung teras kan merpati teh? Pas ngeliat lama-lama kok gak gerak-gerak. Oh ini kayak patung nih. Sudah lah saya mau bikin sarang aja di atas kepala patung itu. Berdiri tuh merpati di atas kepala uh, Abdullah bin Zubair. Saking khusyuknya sholat Abdullah bin Zubair. Orang sesolah itu tuh Kalau dia udah selesai sholat Orang-orang nanya Ya Abdullah gimana cara sholat khusyuk seperti kamu Enggak biasa aja Enggak sampai saking khusyuknya tuh Banyak merpati yang hinggap di atas kepala kamu Apa kata Abdullah? Merpati yang mana ya? Cie, gak tahu. coba Kalau kita ada nyamuk langsung ee, Merpati aja dia gak tahu. Kita nyamuk Aduh banyak nyamuk ya Udah selesai sholat curhat tentang ny nyamuk kakinya dimakan nyamuk apa segala macam saking kita enggak sesoleh Abdullah jadi kalau orang kayak kita nih walaupun udah rajin ke masjid yang masih terusik oleh nyamuk wajar melakukan kesalahan sesekali orang Abdullah aja yang dihinggapi merpati aja bisa salah salahnya apa Abdullah dengan Muawiyah punya kebun yang bersebelahan suatu saat entah gimana ceritanya pekerja Muawiyah ngambil buah-buah buah-buahan yang jatuh dari kebunnya abdullah mungkin karena rindang jadi buah-buahannya jatuh ke ke sebelah diambil sama pekerja muawiyah akhirnya abdullah marah ngelihat itu dia marah cuman nggak bisa marah ke pembantunya doang marah kepada tuannya tuannya waktu itu masih jadi pejabat di syam abdullah masih di madinah dikirim surat oleh abdullah kepada muawiyah isi suratnya apa Ya Bna Akilatil Akbat Wahai anak perempuan yang pernah makan jantung Ibunya Muawiyah awi, Mu Siapa ibunya Muawiyah? Hindun Bapaknya Abu Sufyan Hindun pernah makan jantungnya Hamzah Setelah selesai perang Uhud Sebelum dia masuk Islam dapat hidayah Dan itu sebuah penghinaan Mengungkit masa-masa jahiliyah. <tuh> Akhirnya Abdullah bilang Yabna akilatul akbad, wahai anak perempuan yang pernah makan jantung. Kamu tahu enggak? Kamu itu zalim kepada saya. Pekerja kamu gini gini gini gini, cerita panjang lebar. Muawiyah membaca cerita uh, surat itu menangis, sedih karena ibunya dibawa-bawa. Tapi dalam keadaan kayak itu Muawiyah easy going. Dia balas suratnya dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alayka warahmatullahi wabarakatuh. Ya'abna Zatina Nitoqain. Ya'abna Hawarir Rasul. Cuba. <tuh> Ibunya Abdullah itu punya julukan, namanya Zatina Nitoqain. Perempuan yang punya dua ikat pinggang dan itu pujian, karena dulu Asma pernah mem mem membelah ikat pinggangnya, yang satu dipakai untuk mengikat bawaan Rasulullah ketika hijrah, satu lagi dipakai sendiri, dan itu bentuk dari pengorbanan Asma dalam membantu Nabi hijrah. Berarti itu pujian. Sedangkan bapaknya Abdullah uh, siapa tadi Zubair bin Awam Itu julukannya Hawarir Rasul Kan Nabi Isa juga punya Hawariyah, Hawariyin Nah Hawariyinnya Rasulullah Salah satunya adalah Zubair bin Awam Yang rela mati demi Rasulullah Muawiyah dalam keadaan sedih Membalas kalimat Wahai anak perempuan yang punya dua ikat pinggang pujian, Dan anak seorang laki-laki Pembela Rasulullah saya, maaf, saya minta maaf atau semua kesalahpahaman ini <tuh> nanti saya akan kembalikan hak-hak kamu yang diambil oleh pekerja saya membaca surat ini Abdullah baru ngeh bahwa dia salah ngomong kayak gitu menyelesaikan masalah di sosmed jangan balas-balasan saling mencela akhirnya Abdullah karena ngerasa feeling guilty dia langsung ambil kudanya berangkat ke Syam orang dulu kalau minta maaf nggak lewat SMS nggak lewat sosmed minta maafnya ketemu langsung, kalau sekarang maaf ya udah aja gitu, ketemu orangnya datang ke sana dan bukan cuma minta maaf ngasih hadiah, jadi kalau kita ngerasa salah sama teman kita, minta maafnya ngasih hadiah, tergantung tingkat kesalahan kalau kesalahannya gara-gara kita dia jadi putus nah itu hadiahnya terberat jadilah mak comblang buat dia ini saya cariin buat kamu yang udah gak usah khawatir lah tazan gitu ya Datang nih Abdullah ke Syam, menemui Muawiyah. Begitu ketemu dengan Muawiyah langsung dipeluk sama Abdullah. "Wahai Muawiyah, maafin saya, maafin saya. Sebagai bentuk rasa penyesalan saya dan saya pengen dimaafin, saya hadiahkan seluruh kebun saya untuk kamu ya, Bu ya." Kayak gitu cara mereka menyelesaikan urusan diantara mereka. Enggak sampai putus silaturahim. Enggak ada cerita Eh, kok Dewa lama ya enggak dengar cerita tentang Abdullah? Udah left group kata teman-teman. Enggak -teman. ada. Udah aja kalau ada masalah, ayo kita selesaikan dengan cara japri, dengan cara DM, dengan cara apa? Uh, off the record jangan sampai ketahuan orang lain. Dan kalau perlu saking seriusnya untuk menyambung kembali silaturahim yang terputus karena e hawa nafsu, karena emosi, karena marah, saking seriusnya pengen nyambungin silaturahim beri hadiah. Dan tahadu tahabu. Saling berhadiahlah kalian, maka kalian akan saling mencinta, Mencintai, terbangun lagi silaturahim. Mudah-mudahan ini bisa kita jadikan penyemangat dalam kita membangun salaturahim lewat sosmed dan menjaga etika sebagai objeknya, kalau sesekali kita jadi objek, jangan menjudge oh katanya orang soleh, tapi kok gitu, enggak tapi kita no hard feeling dan coba memaafkan seperti muawiyah, memaafkan Abdullah, seperti Bilal memaafkan Abu Ayyub Al-Ansuri mudah-mudahan ini bermanfaat, barakallahulih walaikum, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. semoga Allah melapangkan dada kita menjadikan ilmu ini ilmu yang bisa kita amalkan Bismillahirrahmanirrahim Rabbana Zalamna anfusana Wa illam taqfir lana wa tarhamna Lanakunanna min al-khasirin Rabbana Aatina min ladun karahmah Wahai'i lana min amrina rushada Waj'il lana min kulli dhikin musraja Wa min kulli min faraja ومن كل عسر يسر ر ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم اننا نسالك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا طيبا وعملا Ya Tawab, Tuba'alina. Allahumma ansur al-Islam wa al-Muslimin. Allahumma ansur al-Muslimin fi Palestin. Allahumma ansur al-Muslimin fi Suriah. Allahumma ansur al-Muslimin fi Iraq. Allahumma ansur al-Muslimin fi Rhine. Allahumma iz al-Islam wa muslimin Wahli kal Kafirah Kafirah Allahumma Alayka bil-yahud Alayka bi-kafarati minal nusairiyah Alayka bi-kafarati minal rafidah Alayka bil-kafarati minal huthiyah <tuh> Ya Allah, Ya Ar-Rahman Rahimin Ampunkanlah dosa-dosa kami, Ya Allah Kami sadar sampai hari ini Masih ada dosa-dosa yang tersangkut Di dalam timbangan-timbangan kami, Ya Allah Kami sadar itu Karena kami merasa belum terlalu khusyuk di dalam sholat Dan itu pasti sebabnya adalah dosa Karena kami merasa belum terlalu istiqomah dalam amal sholih Dan pasti sebabnya karena dosa Kami merasa belum terlalu berbakti kepada orang tua Dan pasti itu adalah dosa Kami merasa mengantuk ketika membaca Al-Quran Pasti sebabnya karena dosa Kami merasa berat untuk bangkit sholat malam Sebabnya pasti karena dosa Kami merasa berat untuk melangkahkan kaki ke masjid terutama di waktu subuh Sebabnya pasti karena dosa Kami mudah tersinggung dan marah Sebabnya pasti karena dosa Kami sering sedih dan khawatir Sebabnya pasti karena dosa Rezeki kami kadang terasa susah dan sulit sekali mendapatkannya Sebabnya pasti karena dosa Ilmu yang kami dapatkan belum bisa kami almalkan dengan istiqamah dan baik. Sebabnya pasti karena dosa. Orang-orang menjauh dari kami dan terputusnya silaturahim Sebabnya pasti karena dosa. Maka kami sadar ya Allah. Dosa kami masih banyak. Karena dosa-dosa itulah hidup kami menjadi sulit. Karena dosa-dosa itulah rezeki menjadi sulit. Karena dosa-dosa itulah hati menjadi tidak lapang. Karena dosa-dosa itulah iman menjadi lemah. Ampunkanlah dosa kami, Ya Allah, sehingga dengan ampunanMu engkau mudahkan rezeki bagi kami, dengan ampunanMu engkau mudahkan jodoh bagi kami, dengan ampunanMu engkau mudahkan kami dalam beramal solih, dengan ampunanMu engkau mudahkan kami untuk dekat dengan Al-Quran, dekat dengan orang solih, dekat dengan rumahMu, dekat dengan majelis-majelis kecintaanMu, Ya Allah. Ampunkanlah dosa kami, Ya Allah, terutama dosa kami kepada Engkau, Ya Allah. Lalu dosa kami kepada orang tua, Ya Allah Dan dosa kami kepada semua orang yang pernah kami berinteraksi dengannya, Ya Allah Ampunlah dosa kami, Ya Allah Siapa lagi yang bisa mengampuni dosa selain Engkau Tidak ada tempat bagi kami untuk kembali dan memohon Ampunan kecuali hanya kepada Engkau, Ya Allah Ya Ruhbana Engkau lah pencipta langit dan bumi Engkau maha kuasa tidak ada sesuatu pun yang engkau kehendaki kecuali pasti terjadi Engkau hanya mengatakan kun, maka segalanya bisa terjadi dengan seizinmu ya Allah Maka tolonglah saudara-saudara kami di Palestina Tolonglah saudara-saudara kami di Suriah, Tolonglah saudara-saudara kami di Irak, Tolonglah saudara-saudara kami yang terusir di rohinya Mereka tidak bisa mendapatkan kehidupan yang layak dan nyaman seperti kami di Indonesia Berikan kepada mereka kenyamanan dan keamanan seperti yang kami rasakan hari ini ya Allah. Di mana mudah sekali untuk mencari ilmu di masjid-masjid, mudah sekali untuk belajar, mencari nafkah, mudah untuk bermain-main dengan keluarga. Sedangkan mereka keluarganya hampir tidak ada yang utuh ya Allah. Seorang anak yang tidak punya ayah atau tidak punya ibu atau bahkan tidak punya kedua-duanya atau banyak juga yang tidak punya siapapun, hanya sebatang kara. Beri kemenangan kepada mereka ya Allah, tolonglah mereka ya Allah, hancurkanlah musuh-musuh mereka, musuh-musuh kami, musuh-musuh agamamu ya Allah. Ya Ar-Rahman Ar-Rahimin, jadikanlah kami pemuda-pemuda akhir zaman yang istiqomah di jalanmu ya Allah. Golongkan kami nanti di akhirat termasuk orang yang mendapatkan naunganmu di padang paschar ya Allah. Janganlah Engkau palingkan wajahmu di hari itu ya Allah, hari ketika kami sangat membutuhkan pandangan kasih sayangmu ya Allah. Janganlah engkau palingkan rahmatmu dari kami pada hari itu ya Allah Celakalah seluruh hidup kami jika pada hari itu kami sengsara ya Allah Sia-sialah usia kami selama di dunia jika akhirat kami dalam keadaan tersiksa ya Allah Janganlah engkau palingkan wajahmu dari kami Pandanglah kami pada hari itu ya Allah Sebagaimana hari ini kami berusaha untuk terus belajar memperbaiki diri dan menerima panggilan-panggilanmu Dalam majelis-majelis ilmu Ya Allah Ya Arhamar Rahimin Jadikanlah Indonesia ini Negeri yang aman Baldatun tayyibatun warabbun Nuhufur Anugerahkanlah untuk kami Pemimpin-pemimpin yang solih Pemimpin-pemimpin yang adil Pemimpin-pemimpin yang faham Tentang kebenaran agama Allah Agamamu Ya Allah Pemimpin-pemimpin yang mengajak rakyatnya Untuk taat Pemimpin-pemimpin yang memimpin kami dalam sholat berjamaah Pemimpin-pemimpin yang memanggil kami dengan suara senandung azan Pemimpin-pemimpin yang menghafal ayat-ayatmu Pemimpin-pemimpin yang membela kebenaran dan orang-orang yang terzolimi Bimbing ulama-ulama kami, Ya Allah Kuatkanlah hati kami untuk terus berada dalam barisan para ulama Janganlah engkau pisahkan kami dari para ulama dan orang sholih di dunia ini, Ya Allah Karena mereka juga yang akan menolong kami nanti di akhirat, Ya Allah ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه واقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام